Mitra Bisnis Pilkada Kota Surabaya 2015 Terancam diundur pelaksanaannya Pasalnya, pendaftaran yang dibuka Empat kali ini tetap hanya melahirkan Satu pasangan calon saja Menyusul keputusan KPU Surabaya Yang menyatakan pasangan rasio Dimam Abror tidak memenuhi syarat Praktis pasangan teriris Maharini Wisnu Saktibwana Kembali menjadi calon tunggal Untuk menyeroti polemik Pilkada Surabaya 2015 Kita akan berbincang dengan Ekonom Universitas Erlangga Cuk Sukyadi. Pak Cuk, Pilkada Kota Surabaya terancam diundur karena sampai saat ini tetap hanya ada satu pasangan calon saja. Bagaimana Anda melihat polemik ini, Pak? Ini kan lucu ya. Jadi memang kita sekarang harus menuntut partai-partai yang ada. Jadi ini kelihatan bahwa partai di luar partai PDIP yang mencalonkan Risma sama si Wisnu, ya itu kan berarti tidak siap jadi partai. Dan kalau sudah partai kan mestinya harus dia mempunyai program untuk bagaimana menempatkan kadernya jadi pimpinan daerah. Tidaknya hanya di anggota DPRD saja kan perput kekuasaan jadi walikota dan ngatur kota surabaya lebih baik dari pesmarine kan gitu mestinya apakah itu partai demokrat atau itu PKB apa itu gerindra atau pan mestinya begitu segala nah, dia ada punya mimpi itu terus partai apa itu terkait dengan tidak lolosnya pasangan rasio dan timam abror apakah memang mereka ini benar-benar tidak kredibel pak mungkin keseturun cocok kergane nah, ya itulah ongkos angkotnya belum jot No. Eh. Ini kan menjadi setengah mati kita. Ya. Kalau orang yang harus punya duit banyak baru bisa menjadi yang menjadi calon dari wali kota, bupati, segala macam. gitu. Tapi Pak, rencananya koalisi Majapahit akan menggugat Komisi Pemilihan Umum. Apa komentar Anda tentang hal ini? Nah, ya, ya, mau gugat apa? Mau gugat apa? Mereka kan punya kewenangan, kan? punya hak untuk mencalonkan calon wali kota karena kalau dijumlah kan berapa puluh persen mereka. Kan tidak ada alasan untuk tidak mencalonkan Hanya masalahnya mereka tidak menemukan kader mereka untuk dijadikan wali kota. Hmm. Ini kan yang salah partainya, bukan salah rumput yang ya Sebetulnya, siapa sih yang cocok jadi lawan Risma, Pak Cuk? Sebenarnya banyak kalau mereka partai-partai punya kader kan bisa masih. Nah punya enggak. Selama ini kalau memang mereka tidak tidak me, apa, mencoba menunjukkan kadernya, ya tentu sekarang tidak punya. Ya. Apalagi kalau partai sekedar mau mencari uang kadu, nanti kalau ada orang mau jadi wali kota harus bayar berapa miliar, kalau misalnya gitu ya, mestinya tutup aja partainya itu. Ya. Mestinya justru ya partai yang baik, dia ya harus mencari kader yang baik untuk ditempatkan jadi wali kota Surabaya, jadi gubernur Jawa Timur, jadi presiden Indonesia pasti kan. ini kan bisa punya, misalnya kalau kan ada persetujuan misalnya oh PKB siapa orangnya, ini PAN siapa orangnya kan dirunding, mana yang paling eligible untuk terpilih, dukung sama-sama rame-rame kan gitu Apakah ini juga bentuk dari adanya permainan politik, Pak? Pasti ini ini ini permainan politik permainan yang kelas rendah, murahan, konyol. Demikian Ekonom Universitas Erlangga, Cuk Sukyadi. Saya Eva Yolanda.